パパ、ハロスブラニー、キタタンギマンジレ パーハッジョーの。 Bukannya mereka yang diperbaiki, tapi justru standarnya yang dihilangkan. Kalau standarnya sudah dihilangkan, kita jadi blur lagi nanti. Nggak, nggak tahu lagi g i m a n a kita mesti、nah, melihat kualitas pendidikan ini. Orang industri a j a semua ditandari s lewat S&I, n kenapa pendidikan tidak. Kita akan mundur lagi setiap langkah ke belakang dibanding negara-negara lain. Itu a j a m a s Oke, terima kasih. p a Rami? Ya, selamat pagi.、Bu. Ya, gimana komentar Anda, a k、ah, Komentar saya begini jangan disamakan dengan Singapura dong karena Singapura kan kotanya t u h o m o r satu ya nomor satu dan negangnya udah maju s e d a n g n y a Indonesia kan kotanya banyak sekali, banyak yang t e r j e n j u l di daerah yang, yang p e d e s a a n jadi tidak bisa disamaratakan standarnya Bu y a n itu、e, nomor satu、e, kedua kualitasnya apa namanya sekolahnya sama gurunya juga beda-beda Terus yang ketiga yang saya mau masukkan adalah ini kan u d a keputusan Mahkamah Agung ya kekuatan hukum yang paling pokok gitu loh nah, seharusnya diikutin、nah, jangan sampai ada keputusan Mahkamah Agung yang boleh d i b a n t a i itu kan、sukses. tidak benar saya kira itu aja bu. Oke、okay, terima kasih、aku. Pak Jon. h Halo. Ya sama p a Gisu e t juga Pak Jon. h Eh saya setuju sekali itu kalau d i d a ada akan. Hmm kenapa setuju? Ya, karena tindakan apa namanya Departemen Pendidikan ini seperti hanya menghakimin begitu Jadi mereka hanya terima bersih, sekolah mengajarkan kemudian nanti、uh, dia terima bersih cuma buat ujian kan begitu、hmm. Nah, ini u, ujian akhir n a s i o n a l i y a sudah berjalan beberapa tahun n i h <tuh> パイライト。インリラクーカーのゲットはパターン、ゲットはパターンゲットはゲットはゲットは a ットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲットはゲット 山崎さんとユータのミ e イルに入ってくるのは、あなたはミサイルに入ってくる。 Halo selamat pagi Ya s i l a k a n Pak Cagi Saya setuju ujian nasional itu ditiadakan Jadi sebetulnya sih bukan hanya dari、e, kualitas dari sekolahnya aja yang di daerah-daerah itu Tetapi memang fasilitasnya tidak mendukung Dan bukan hanya yang kayak、eh, yang daerah-daerah yang ketinggalan Banyak juga yang sekolah-sekolah yang kualitasnya tinggi Itu terpaksa harus menyesuaikan dengan ujian nasional yang kurikulumnya itu sudah, sudah berbeda Nah sekarang problemnya ujian nasional itu diharuskan kadang-kadang itu menjadi kendala Buat mereka, mereka yang, yang tertinggal itu untuk naik ke jenjang berikutnya Jadi, jadi yang dari SD n gak g bisa naik ke SMP, SMP n gak bisa naik ke SMA Karena tersandung dengan ujian nasional itu Padahal sebetulnya untuk di dunia kerja Uh, nilai akademisi t u sudah nggak begitu diperhatikan ya Lebih baik ke i q n y a lebih baik ke SQ-nya Lebih baik banyak kualitas-kualitas lain yang harusnya bisa dilihat dibandingkan dengan nilai saja Itu aja terima s Oke, terima kasih Pak Sofian Iya, selamat pagi Iya, s i l a k a n、nah, Kalau saya b e g i n i m b a k mendapat ya. ya Saya tuh、uh, setuju atau tidak setuju ya, Memang itu sebenarnya ada satu acuan ukuran agar mereka bersemangat untuk mencapai itu UN itu、oh, begitu intinya tapi yang saya lihat disini sebenarnya mekanisme edukasi isuanya para guru sistemnya contoh mbak kalau di luar kita d a k usah bilang luar ya mbak ya k a l u dia pakai sistem k a t a k a d a n dia kasih dia baca s e p u l u halaman h si A murid si A sampai si Y si A p a yang bisa menyerap banyak itu l i h a サトウルスカウンとミカランリト、クロスカランシティングディスコラスコラグリ。 mestinya diambil gitu siapa yang menyalahkan lebih banyak sekian persen, sekian persen, sekian persen naikin terus mereka coba kalau m e r e k a i sistem begitu saya rasa pendidikan kita t u h bagus jadi kembali lagi siapa pendidiknya itu kan disini masalahnya kalau mereka nanti isilahnya juga isilah para murid dia n gak g mempunyai apa yang dia harus capai dia ketinggalan nah ini kan kita ketinggalan orang s e m u dua orang jangan lalu tapi banyak orang yang, yang harus dipacu nah, nah ini、ya. juga jadi dilema saya, saya bukan secara cenderung misalnya, maupun ada uren atau enggak saya apakan a g patokan ukuran kita sekarang nanti akan terjadi wali kelas wali kelas disitu bermain nanti oke,、okay, Pak Sofian terima kasih Pak Tony ya,、uh, ya saya nggak setuju tuh pakai sistem ujian、nah. ini, nasional スキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルス i ルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルス s ルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキルスキル バパイワン Sekarang mereka pasangkan itu dengan alasan bahwa、uh, untuk meningkatkan m u t u pendidikan. Seperti apa m u t u pendidikannya.、Gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Rudi. Halo? Ya, silahkan Pak d Budi, p Ya, Pak Budi silahkan.、Uh, saya m e n a k a p i i n i Ibu. Saya sebagai orang tua, sebenarnya ini c n t o h kecil a j a bagaimana sebenarnya anaknya salah. Saya mengenal ya ada orang yang nilainya sangat bagus. Untuk di kelas kami Saya menyekolahkan anak gitu Tetapi Begitu saya lihat karakternya Saya cukup terkejut Tidak nyambung dengan、uh, Pencapaian akar uan Yang sebutlah sampai 10 Tiga mata pelajaran、uh -huh. Nah jadi Sebenarnya untuk p e m b a n g u n a n bangsa Indonesia Tidak hanya cukup pintar Indonesia agar bisa bersaing Dalam era globalisasi Tidak bisa sekedar Nilai uannya itu bagus Nah mengenai bagaimana supaya dicapai kualitas yang baik Memang perlu ada Tapi bukan uang Saya pikir mengenai bagaimana orang tua Harus bersemangat membimbing anaknya Supaya mendapatkan nilai yang baik Atau berhasil dalam nilai akademis Di sekolah-sekolah sudah ada persaingan、mm -hmm. Sudah ada arahan dari sekolah juga terhadap orang tua Bagaimana membimbing anak Juga tentunya sebagai orang tua punya hal punya harapan yang jauh lebih besar dari s e k o l a h untuk membuat anak mereka bisa survive dalam di di masa、eh, di dunia kerja jadi sebenarnya pemerintah salah sekali kalau hanya untuk m e n y a menstandarkan、uh, kualitas pendidikan dengan uan g yang menentukan lulus tidaknya anak sekolah itu ya itu bu oke、okay, terima kasih satu penawaran lagi patris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 Ya jangan dibandingin Singapura yang daerahnya kecil b a n d i n g n y aja a Taiwan Taiwan aja n gak g sanggup Karena apa? Apalagi Indonesia, pulaunya beda Pastikan kualitas gurunya beda、uhum. Jadi kita belum waktunya gitu loh Jadi maksudnya gini Itu Taiwan aja dulu itu tahun 80-an Itu sangat membuat anak-anak itu s t r e s Jadi banyak yang sekolah di Amerika、uhum. Keluar gitu Apalagi kita Indonesia, pulaunya banyak Gurunya wah masih b e l e p e t a n gitu Jangan banding Singapura yang kecil Gampang Meminisnya i gitu Karena kecil gitu i t u aja deh saya Belum、hmm. saatnya lah Terima kasih b u Wibisono Bapak Fahri Selamat siang Selamat siang Iya、uh -huh. Saya sangat setuju itu Ditundar di, di, di Dia nasional Atau d i t i a d a k a n i t u Bukan berarti Saya tidak susu s e r t i f i k a t i n i masalah、uh, Apa Masalah p e t u n j u k pelaksanaannya yang, yang tidak bagus gitu、ya. Jadi sertifikasi itu kan bisa dikelas-kelaskan Tetap ada itu、e, sertifikasi Tapi bukan pakai nasional secara keseluruhan Bukan Jadi ada-ada kelasnya ada Kan tadi kan sudah dibilang tadi yang pertama ya、uh -huh. Fasilitas itu beda-beda Iya beda-beda l a -beda. h、nah, nanti kan itu menimbulkan kelas-kelas yang berbeda Tetap sertifikasi ada Uhum. Nah ujian aja nalangkan Bisa makan Ya saya n gak g tuju h itu Berarti kan n Gak g ada Kelas-kelas itu Ya a h itu aja Baik、Hadi. Terima kasih Selamat siang ya Bapak Edi Halo Silahkan Pak Edi Halo Iya Pak Edi Komentar Anda silahkan Oke Menurut saya sih Kalau ujian nanti serangkan oleh pemerintah Itu sebenarnya emang harus ya Cuma caranya n gak g seperti sekarang ini a s u m sisa a y itu カラーメンのカラーメンのカラーメンのカラーメンのカラーメンのカラーメンのカラーメンのカラーメンのカラーメ Bapak Nyoman, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silahkan komentar Anda, Pak Nyoman. Apa yang disampaikan oleh Mahkamah Agung itu sangat benar sekali.、Hmm. Mengingat kita segera kepulauan. Dan setandar antar daerah itu sangat berbeda-beda sekali.、Hmm. SDM gurunya juga tidak sama, Masa. t e k s n y a itu disamakan, ujianya disamakan antara Uh, satu daerah dengan yang daerah yang lain itu sangat tidak、uh, tepat sekali menurut saya、mm -hmm. dan ini juga sangat simpan g sekali ya, antara siswa dengan s d m guru-gurunya kalau saya perhatikan、mm -hmm. makanya kembali seperti zaman dulu akan M、mm -hmm. dan itu menentukan dimana、uh, sekolah akan dicari ya, buat standar tersendiri gitu.、Yeah. saat ini kan、Betul. sangat simpan g sekali n i d a k benar kalau menurut saya Kalau sekarang 10-10, satu 10, nilainya 4 nggak lulus, Pak. <laughs> kalau 6、iya. dulu masih bisa lulus, ya. Iya,、okay. kalau pergi dulu kan sangat bagus sekali.、Iya. Ini y nggak benar, gitu. Kalau saya perhatikan nah, anak p e r t e n g o s tapi gurunya tidak sama kualitasnya. Gimana <laughs> anak dia tinta, anak daerah itu d i s a m a k a n itu. Oke,、okay, baik. Terima kasih, Pak Nyoman. Bapak Sahatan, selamat siang. Selamat siang, Pak. i Ya, silahkan, Bapak. Ya, pendapat saya, saya setuju. Kenapa Mahkamah Agung membatalkan itu? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan matang-matang.、Uh -huh. Artinya banyak hal-hal、ah, yang lebih merugikan apabila standarisasi itu diberlakukan di selindo seluruh Indonesia.、Uh -huh. Dengan ketimpangan-ketimpangan a fasilitas dan kualitas guru dan sebagainya. k a s i a n anak-anak itu terbeban. Ya. Bagaimana mereka bisa men mencapai hasil atau tidak bisa mengikuti ujian tersebut? Kan itu efek sampingnya kepada mereka ke depan amat sangat、uh, apa namanya、uh, amat sangat、uh, berdampak buruk apabila mereka tidak tidak i i b a h w tiga tahun ya. yang mereka、uh, pelajari hanya di di ini dalam Ujian ya. nasional yang cuma tiga hari, hari. Atau seminggu Kan itu d a k seimbang、Betul. Artian ya, kelulusan itu boleh ditentukan oleh sekolah Walaupun ujian negara itu penting Artiannya ada, ada standar yang harus di, diberikan kepada penyelenggara-penyelenggara pendidikan Penyelenggara pendidikan itu memang harus diatur standarnya Kalau tidak kan p u s a t juga Nah inilah yang harus diperhatikan Karena anak-anak ini, masa d e p a n b a n g s a kita Jangan mereka dari kecil, dari s d SMP, SMA sudah dibebani apa namanya target yang di luar kemampuan mereka. Oke、okay. terima kasih Pak s a t a Bapak Santoso selamat siang. Silakan h Pak. Menurut saya standar sekolah itu harus ada rumah dibedakan jangan ditentukan di pusat ya.、Mm -hmm. e, karena kalau nggak ada standar itu tambah teraje nanti. Di、yeah. mana tingkat kompetisi pendidikan kita seperti SD SD seharusnya nggak boleh ujian nasional、mm -hmm. karena mereka サンゴサファリザナ、ジャーナ、ヤンキー パハリ、サマシアンパハリ Jadi langsung saja itu ya.、Uh -huh. Ini sebetulnya yang lupa itu saya curiga ini proyek ya, kayaknya ya. g a n a n yang besar sekali itu.、Uh -huh. Jadi KPK kayaknya a r u s a s u k l o Oke,、okay, terima、uh -huh. kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Alamsyah. Selamat siang b a p a Silakan Pak. Kalau saya setuju i t u dengan larangan Mahkamah untuk soalnya apa ya? プリマカシパ、パナさん、バパディビュー、サマシアンパ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 dan sebagainya kalau misalnya itu kurang maka kualitas dirinya yang harus ditingkatkan jadi di training di berbagai m l a l u i kota provinsi maupun kota-kota besar yang bersekat jadi dengan p e m i l i a n maka terdapat a n d a t nasional ingat kita mengikuti isu kandat nasional menurutkan juga mengikuti kandat menurutkan Indonesia kandat Indonesia k a n t n a i makasih terima kasih pak, penafon berikutnya bapak Andriano, selamat siang pak 私は私 y a は私は a は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 n 私は私 s 私は私は私は t は私は私は私は私は私は私は k は私は私は私は私は私は私 n 私は私は a は私 t 私は私は私は私は私は私 a 私は私は私は私は私は私 a 私は b e 私は私 a 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 a 私は私は私は私は私は n は私は私は私は私は a は a は私は私は s は私は m は r は私は私は私は私は e は私は私は私は私は私は私は私は私は e r m u d a h ya s i l a h 私は私 ya。 岡山これを見てい d ときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているとき a これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、はれを見ているときに、これを見ているとき e これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、これを見ているときに、 Ini di Indonesia kan gak ada satu standar yang dibikin sama、um, pedang kah Ganti menteri, ganti aturan Buku, semua pun diganti Walaupun hanya beberapa halaman aja Dirubah begini, dirubah begitu Itu kan saya pikirnya menyusahkan rakyat Menyusahkan anak-anak yang sekolah Kesian Terima kasih Bu Oke, terima kasih Pak Penafon berikutnya, Bapak Selamat Ya, selamat s i a n g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 ウジャ a ナショナルで、ねまあっ た, でった、うん、マカンサー、アマニア、ジャンマイカ、ウミア、ティにウジャンナショナル、ママリンダ、ジャバティアバニア、アカンマー、ウキ。ジャンマニアルビバイクからウジャンナショナル、カフィティカフェン、パパダ、 Penghasilannya disikatkan. n g Suap tidak akan sama suatu daerah dengan daerah lainnya. Saya rasa harus dihapuskan ujian nasional. Suap di sekolah luar negeri, jangan d i p e r m a n p a l k a n Mereka yang belajar ke luar negeri adalah orang mampu. Mereka mau caranya bagaimanapun, mereka bisa tanpa ijazah pun nanti juga akan dipesta di sana. k i r a k i r a begitu, terima kasih, a k Oke, terima kasih, Pak. Bapak Andre, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silakan. 私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、私はそれを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、それを知っているので、 私はそれるのは私はそれをは バッハハハハがハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ n ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ beda kabupaten, beda provinsi beda standarisasi kenyataan yang kita lihat di lapangan, tidak bisa sama antara contoh Iren Jaya dengan d k i Jakarta, nah itu kan berarti tidak sama jadi dihapus saja sekian Pak Masiun, s i l a k a n pendapat pertama tidak s e t j u u i a n nasional diperlukan a n y a mungkin m e k a i s m n y a sistemnya yang s a r a n g sudah bagus, tetapi pertahankan kalau masih ada kekurangan k i saat ini diperbaiki kalau kebetulan ada yang mengubah kebahagiaan sampai mungkin d i p e r n a n g k a n dengan berbagai alasan saya melihat itu hanya beberapa orang tadi di l a p a n g a n masih welcome-welcome aja untuk usia. Karena setelah saya tanya di lingkungan saya, ya, andai kan tidak ada usia nasional, anak sekarang itu k e b a n y a k a n tidur. Males, artinya malas belajar. Malah saya s u d a h mengadakan, mungkin perlu diteliti oleh beberapa rakyat lain. a n a k sekarang, Main HP dengan belajar itu lebih banyak main HP Itu dari 10 kelas atau 27 kelas saya s u r v e i 100% Ambilan lebih banyak main HP ketika belajar Apalagi tidak ada u j i a nasional n tambah parah lagi Parah itu jadi u j i a nasional n tetap d i bukan semua mekanis Ya saya、oh、tambah a s Mungkin ini jangan dijadikan s tanda terlulusan Kalau hanya untuk standar nasional Untuk kata Baik Pak Asiun, Ibu Ira selamat, selamat sore Selamat sore Kalau saya sih setuju dengan Dibiadakannya ujian nasional Karena ujian nasional itu Tidak bisa diberikan acuan Bahwa siswa itu lulus Dalam pemerintahan、e, Siswa itu baik ya.、E, Jadi saya e r k i r a k a n cukup dengan ujian sekolah Anak-anak t i d a bisa,、eh, bisa mengikuti j e n j a n g selanjutnya Karena ujian nasional itu tidak sepatutnya diteruskan、gitu. Terima kasih Pak Joko, selamat sore Ya, selamat sore Silahkan Ya, saya punya pendapat agak beda、uh, Saya setuju itu Karena kan tadi alasannya lebih banyak ke perbedaan kualitas Di daerah ada macam-macam Justru dengan ujian n a s i o n a l i n i kita jadi tahu daerah mana harus diangkat, gitu. Nah kalau dengan tanpa ujian nasional itu、hmm. hanya kelompok、uh, kecil lah minoritas yang mengenam y pendidikan baik, yang lainnya makin hancur. s a u d a r a itu yang kalau kita ingat dulu kenapa ada ujian nasional, karena kan banyak ijazah apa. rapat、eh, palsu dan lain sebagainya itu terus ketika dites di negeri, dites di swasta itu、eh, si anak tidak sesuai dengan nilai di rapor, ada yang maka dibikin u j i a n nasional, terima kasih terima kasih kembali Pak Joko Pak Beni, selamat sore saya sangat mendukung adanya u j i a n nasional ya, mungkin kalau yang menentang itu yang anak-anak yang tidak lulus yang bodoh-bodoh, l ada h n lagi pula いい he、so, で, で, です。 Ya selamat sore Silakan. Iya,、uh, apa memang benar ya bahwa kualitas guru itu sendiri kelihatannya juga banyak yang dipertanyakan ya Bu y Karena ada yang beberapa cerita d a saya sendiri soal atau beberapa guru sendiri juga mereka mengatakan demikian. Jadi mungkin di samping diadakannya ujian nasional untuk murid, atau nggak sebelumnya diadakan ujian nasional untuk para guru dulu ya Bu, ya. agar、uh, diyakinkan dulu kualitas pengajar ini Bu. Begitu Terima kasih, Pak e d y Pak s t a n i selamat sore. Ya, sore. Silakan. Seringan, s t a n l y a saya sih、uh, setuju kalau ada ujian nasional, ya. Ini rasanya ini ada gimana melemahkan pemerintah, kok、uh, harusnya penting sekali standarisasi ini. Malah ditiadakan ini, seakan-akan gak masuk akal sekali ya. m a k a m Agung berani seperti ini. Menurut saya, standar itu... Sangat-sangat butuh, sangat diperlukan. Kalau enggak negara ini gimana? Kalau? i Ya, Bapak. i Ya, kalau enggak kita akan merosot lagi, kita punya standar pendidikan yang harusnya justru di tinggi. Itulah tugasnya dari Departemen Pendidikan untuk, untuk bekerja k e r a s bagaimana dia membuat standar-standar. Mungkin tiap provinsi-provinsi、uh, itu mulai menggalakkan, tapi ujian nasional itu sangat diperlukan i t u k intinya.